Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan Aa. Terima kasih. Hai, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah pada mandi? Sudah. Alhamdulillah ya. Belum mandi tapi seger-seger semuanya. ya Pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio, banyak orang yang bilang kalau pertengkaran itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Katanya kalau rumah tangga tanpa pertengkaran itu bagaikan sayur tanpa air. Yeah. Suka bertengkar ibu-ibu. Tapi bayan lagi ya Bu ya, Nah, tapi banyak calon pasangan suami istri yang ingin memulai rumah tangga tapi takut akan pertengkaran bahkan jadi takut untuk memulai berumah tangga. Nah tapi ternyata semua itu uh, tidak benar, kenyataannya pertengkaran suami istri tidak jarang memberikan dampak positif setelah bayan tapi ya uh, buat hubungan pernikahan. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tersebut dan kita akan ikuti Tausia Mama tentang takut berumah tangga. Silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'hmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu min sururi anfusina wa min sayyati ammarina. Mayyahillahu falamudilalah wa mayyudhiru pala hadialah. Ashadu an illallah wa Daula syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq 'ala addini kullihi walaw karihal Takut menikah yang namanya kita hidup di zaman sekarang dikelilingi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Iya apa iya? Kayaknya tiap hari di TV, di koran, di radio beritanya tentang perbuatan jina. Orang hamil di luar nikah. Ada ibu yang membunuh bayi. Banyak sekali kabar-kabar yang membuat bergidik bunuh kuduk ini. Kenapa? Karena mereka jauh daripada agama. Mereka ada yang berpikir... Lebih baik beli sate daripada beli kambing. Ibu maksudnya tahu. Lebih baik berbuat cina daripada menikah. Karena mereka berpikir yang namanya menikah nyusain, Harus ngasih makan anak bini. Harus punya rumah. Harus nyekolahin anak. Harus punya kendaraan. Harus ke dokter bolak-balik. Banyak yang dipikirkan kenapa mereka tidak mantap keinginan mereka. Padahal yang namanya pernikahan itu yang pertama adalah fitrah. Wa min kulisayin holakna zaujain. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Kalau malam pakai kacamata hitam, ibu. Mm -mm. <laughs> Silau malam. Mataharinya banyak kan yang Ada laki-laki, ada perempuan. Iya apa iya? Iya. Yeah. Ada hujan, ada kemarau, ada suka, ada duka, bahagia, sengsara, selalu ada pasangannya. Begitu juga manusia. Pitrah dasar manusia memang ada pasangan-pasangannya. Masa Allah semua ada pasangannya. Kenapa pakai takut menikah? Udah ada jatahnya pitrah dasar manusia, kebutuhan manusia. Makanya pernikahan itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik lahir maupun batin dalam sebuah bangunan rumah tangga yang tenang. Yang tenteram demi kelanjutan umat manusia di jalan yang sah dan mendapat rido dari Allah. Itu tujuan pernikahan. Yang kedua. Yang namanya pernikahan itu adalah ibadah. Pankihu ma tobalakum nisa. Nikahilah perempuan yang kamu sukai. Perintah apa bukan? Kalau perintahnya, nikahilah, perintah bukan? Perintah. Kalau perintah artinya betapa pentingnya pernikahan. Karena dengan menikah terpenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan nafsu manusia. Dengan menikah perintah pankihu. Kalau seandainya menikah tidak penting, gak bakal Allah menyatakan pankihu, nikahilah. bakal karena pentingnya pernikahan. Sementara yang namanya perbuatan jina, jangankan jinanya, PDKT-nya pun dilarang. <tik> Walatak robu jina, innahu ghana pa hisyatan uwasaa sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan jina karena itu perbuatan keji dan perbuatan yang sangat hina. PDKT-nya saja dilarang oleh Allah. Apalagi berbuat jinanya. Kenapa harusnya sesuai dengan kehendak Allah manusia itu menikah. Karena fitrah dasar manusia menikah. Jadi menikah itu ibadah. Sampai Rasul bersabda. Orang yang menikah sudah memenuhi sebagian daripada e, keimanannya. Tinggal mencari sebagian yang lainnya. Orang yang sudah menikah niatnya karena Allah. Mengikuti perintah Allah. Mengikuti sunnah Rasul. Menjaga kehormatan dirinya. Artinya separuh imannya sudah ada. Dia mencari separuh yang lain. Artinya apa? Ibadah. Kemudian apa? Menikah itu adalah sebagai e, aplikasi perwujudan. Daripada sebagai makhluk sosial. Manusia ini makhluk sosial. Sebelum menikah lu, lu, gua, gua. Begitu menikah, saya suami, saya istri, saya anak. Suami punya kewajiban kepada istri, hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami, hak suami. Orang tua punya kewajiban kepada anak, hak anak. Anak punya kewajiban kepada orang tua, hak orang tua. Ini sudah merupakan sosialisasi saling. Saling membantu, saling tolong-menolong... Saling bermusyawarah, kalau ada masalah... Kalau ada kesalahan, saling memaafkan. Itu sosialnya sudah ada. Namun ada orang yang kalau ditanya... Kenapa sih belum juga menikah? Habis, rezekinya sih masih serat. Hmm. Rasul bersabda... Kalau kalian punya rezeki buat satu orang menikah. Karena Allah agar tidak berbuat dosa dan maksiat. Pasti Allah berikan rejeki buat dua orang. Orang yang sebelum menikah punya gaji sejuta. Misalnya. Itu udah ngempet banget hidupnya udah susah. Udah pas-pasan banget. Begitu menikah niatnya karena Allah. Masa Allah dari Allah. Kalau Anda ngumpulin duit dulu. Sebelum menikah pengen punya rumah dulu. Pengen punya motor dulu. Pengen punya mobil dulu. Kapan nikahnya kebrot Tidak, sedikit kita melihat orang. Begitu menikah, mereka belum punya apa-apa. Tidur setikar berdua. Makan sepiring berdua. Hmm. Minum secangkir berdua. Dengan berjalannya waktu. Dengan dia ulet mencari rejeki niatnya. Karena Allah, akhirnya rumah kebeli. Motor kebeli. Merah putih kebeli. Ungu kembang segede-gede gitu kebeli nggak kurang gede bu kemangnya <tik> musim hujan ya jadi begitu rejeki jadi jangan ribut nyari duit dulu semari jalan berumah tangga nyari duit ada Allah ada orang yang ditanya kenapa belum menikah saya ini lebih dahulu pengen mencari ilmu dulu setinggi tingginya baru menikah maaf Bisa kan yang namanya kita kuliah walaupun sudah nikah. Iya apa iya? Yeah. Yang saya khawatir nyari ilmu aja S1, S2, S3. Akhirnya keburu umur. Ibu udah seberapa? S plastik. Coba akhirnya keburu umur, keburu abis. Seorang ulama mengatakan. Walaupun ada orang seumur hidup cari ilmu terus menerus yang akan mereka peroleh hanya sebagian kecil daripada ilmu tadi. Karena ilmu Allah maha luas. Coba Anda lihat Bani Israel... di dalam ayat 85. aluna kadirul ruh min amrir wama utitu minal ilmi illa qalil. Tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kenapa sih? Nikah aja, sambil nikah sambil belajar. ...bahkan enak, punya istri yang bikinin kopi. Punya suami yang nemenin kalau belajar. Ada PR, dibantuin sama suaminya. Kenapa susah-susah sih? Enggak usah berlebihan. Bukankah banyak orang yang tidak menikah... ...tapi ilmunya juga belum tentu sampai kapan. Ada juga orang yang sudah menikah... ...ilmunya luar biasa nambah terus. Makanya sebetulnya tidak perlu hanya nyari ilmu tanpa menikah... Karena kembali kepada individu kita, kalau benar-benar kita mau berusaha untuk berhasil, menikah, tidak menikah itu pasti berhasil. Tapi kalau malas, nikah, tidak nikah, tetap aja gak akan berhasil. Kenapa tidak? Mendingan nikah sekaligus berhasil. Iya apa iya? iya. Setuju Anda dengan pendapat saya. Mudah-mudahan tidak ada yang takut menikah. Maju terus karena nikah adalah fitrah dasar manusia. Ya baik itu dia atau saya Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Takut berumah tangga. Setelah ini giliran ibu-ibu yang hadir boleh bertanya. Tapi sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini. di Mama dan A'a. Apakah kalau ada perempuan yang pendidikannya jenjangnya lebih tinggi pada suaminya? apa semua sombong? Tidak. Lihat Siti Hadijah. Dia lebih kaya daripada suaminya. Dia tidak sombong.